Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa man bi ihsan ila yaumiddin Marjam as kaum muslimin dan kaum muslimat Pemirsa Rojatv Para pendengar, Radio Roja Dan Saudara-saudariku Dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita bisa bertemu kembali Dalam kajian ilmiah ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT Tetap memberikan kepada kita Taufiknya Memberikan kepada kita Inayahnya Memberikan Kepada kita Nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi yang sangat kita cintai. Nabi yang kita junjung tinggi. Nabi yang selalu kita teladani. Kita percayai. Kita taati. Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan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 Baidah ini berbunyi Al-Maisur La-Yasqutu Bil-Ma'sur Al-Maisur La-Yasqutu Bil-Ma'sur Sesuatu yang mudah Sesuatu yang bisa kita lakukan Tidak bisa gugur Karena ada sesuatu lain Yang sulit atau berat untuk dilakukan Sesuatu Yang mudah dilakukan Tidak bisa gugur Karena ada sesuatu lain Yang sulit untuk dilakukan Inilah yang Dimaksud dalam kaidah ini Apabila Islam Mewajibkan kepada kita untuk melakukan suatu ibadah Dan di dalam ibadah tersebut Ada sesuatu yang bisa kita lakukan Mudah untuk kita kerjakan Tapi ada sebagian dari ibadah tersebut Ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan Karena kelemahan kita, karena keterbatasan kita Karena ada suatu halangan Maka, yang mudah wajib untuk dilakukan Sedangkan yang sulit menjadi gugur Yang sulit menjadi tidak wajib untuk dilakukan Karena Islam adalah agama yang mudah dan memberikan kemudahan Islam memberikan kemudahan pada hal-hal yang sulit untuk dilakukan oleh seseorang Ketika seseorang sulit untuk melakukan sesuatu Karena ada uzur Maka Islam akan memberikan Kemudahan dan keringanan Kepada orang tersebut Dalil dari kaidah ini Sangat banyak Semua dalil Yang Menunjukkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membebani seorang hamba Melebihi kemampuannya Bisa menjadi dalil dari kaedah ini Dan sebenarnya kaedah ini Adalah cabang dari kaedah yang sangat besar Yang disebutkan oleh para ulama Yaitu kaedah Al-Masyakatu Tajlibut Taizir Sesuatu yang sulit Itu bisa mendatangkan kemudahan Sesuatu yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan <tuh> Di antara cabang kaedah besar ini adalah kaedah Al-Maisur La-Yasqutu Bil-Ma'sur Sesuatu yang mudah untuk dilakukan Tidak menggukurkan sesuatu yang sulit untuk dilakukan <tuh> Makanya Dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama Untuk menunjukkan benarnya kaedah ini itu sama dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama untuk menguatkan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang Kecuali sesuai dengan kemampuannya Kecuali yang dia mampu Apabila ada sebuah ibadah Sebagiannya bisa dia lakukan Sebagiannya tidak bisa dia lakukan Maka Allah membebani dia dengan sesuatu yang bisa dia lakukan Allah memberikan kewajiban kepada dia untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan di ibadah itu sedangkan yang tidak bisa dia lakukan maka Allah gugurkan kewajibannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak memberikan beban tidak memberikan kewajiban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya Firman Allah yang lain, yang menunjukkan benarnya kaedah ini, bahwa al-maisur, لا يسقط بالمأسور, sesuatu yang mudah, tidak bisa gugur, karena ada sesuatu yang sulit. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat At-Tagabun, فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ Maka bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semampu kalian Sesuai dengan kemampuan kalian Sesuai dengan Kekuatan kalian Apabila ada suatu ibadah Sebagiannya Tidak kita mampu Sebagian yang lain Bisa kita lakukan Maka kita diwajibkan untuk melakukan yang bisa kita lakukan. Sedangkan yang gugur, yang sulit untuk kita lakukan, maka itu dihukumi tidak wajib menjadi gugur yang dihukuman digugurkan oleh syariat Islam. <tuh> Di antara dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jika aku memerintahkan kalian sesuatu, fakhuḍū minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Lakukan sesuatu itu semampu kalian. Wahidah nahaytukum anshain fantahu. Apabila aku melarang kalian dari melakukan sesuatu, maka berhentilah kalian dari sesuatu tersebut. Perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fakhudu minhu masta Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Bisa menjadi dalil Yang menunjukkan Benarnya kaidah ini Al-Maisur La-Yasqutu Bil-Ma'sur Sesuatu yang mudah dilakukan Tidak bisa gugur Karena ada sesuatu Yang sulit untuk dilakukan <tuh> Dan masih banyak Dalil-dalil yang menunjukkan Hal ini Intinya dalil-dalil tersebut Menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membebani seorang hamba Melebihi kemampuannya Kaedah ini Dijelaskan Lebih rinci Oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullahu ta'ala Beliau membagi sesuatu yang dimampui dalam sebuah ibadah menjadi empat macam. Yang dengan mengetahui empat macam sesuatu yang kita mampui dalam sebuah ibadah, Maka kita akan bisa membeda-bedakan mana yang gugur, mana yang tidak. Dari sesuatu yang mudah tersebut Karena Kalau kita melihat Empat macam Sesuatu yang kita mampu Dalam sebuah ibadah <tuh> Yang di dalam ibadah tersebut Ada sesuatu yang Sulit untuk kita lakukan Maka Kita akan mendapati ada sesuatu yang Karena ada Sulitnya Bagian dari ibadah tersebut Sesuatu yang mudah menjadi gugur juga Sesuatu yang mudah untuk kita lakukan dalam ibadah tersebut Menjadi gugur juga Makanya Kita harus membeda-bedakan masalah ini Ibn Rajab rahimahullah ta'ala Membagi sesuatu yang mudah untuk kita lakukan menjadi Empat Yang pertama Adalah Apabila sesuatu yang Kita mampu Dalam ibadah tersebut Hanya merupakan Wasilah sebuah ibadah Hanya merupakan Perantara sebuah ibadah Dan bukan merupakan tujuan Ibadah itu sendiri Apabila sesuatu Yang kita mampu dalam ibadah tersebut Hanya Berupa wasilah Hanya berupa Perantara Untuk melakukan ibadah tertentu Dia bukan tujuan intinya Contohnya apa? <tuh> Contohnya Menggerakkan bibir Untuk membaca Surat Al-Fatihah misalnya Di dalam sholat kita Tujuannya adalah Membaca Surat Al-Fatihah Perantaranya kita harus menggerakkan bibir Kalau kita tidak menggerakkan bibir Maka bacaan al-fatihah yang menjadi tujuan perintah Tidak akan terwujud Apabila ada seseorang yang bisu Apakah dia wajib menggerakkan bibirnya saat sholat? Ataukah uh, Gugur Kewajiban untuk menggerakkan bibirnya Ini kita lihat Apakah menggerakkan bibir ini tujuan utama Sebuah perintah Ataukah dia hanya perantara Karena Menggerakkan bibir Untuk membaca Al-Fatihah hanya merupakan perantara dari sebuah perintah yaitu perintah membaca al-fatihah maka ketika seseorang tidak mampu membaca al-fatihah misalnya karena dia bisu maka dia tidak wajib juga untuk menggerakkan bibirnya dia tidak wajib untuk menggerakkan bibirnya orang yang bisu di dalam sholat <tuh> maka tidak diwajibkan kepada dia untuk menggerakkan bibir. Karena walaupun dia menggerakkan bibir ya, bacaan Al-Fatihahnya tidak terwujud. Dan menggerakkan bibir hanya merupakan wasilah. Hanya merupakan perantara untuk mewujudkan maksud dari sebuah perintah. <tuh> Misalnya juga, misalnya lagi adalah orang yang berhaji, tapi dia punya uh, penyakit, ya, sehingga semua rambutnya rontok, semua rambutnya rontok, tidak tersisa satu helai pun rambut di kepalanya. Apakah dia wajib menggerakkan alat cukur di kepala itu Untuk tahallul misalnya Atau yang mereka sebut sebagai tahallul Yaitu bercukur atau menggundul Ya, sebagian ulama mengatakan wajib Sebagian yang lain mengatakan tidak Dan yang mengatakan tidak wajib Pendapatnya lebih kuat Kenapa demikian? Karena menggerakkan alat cukur di kepala Hanya merupakan perantara Untuk melakukan sebuah perintah Perintahnya adalah menggundul atau mencukur rambut Dan menggerakkan alat cukur adalah perantara atau wasilah untuk melakukan perintah tersebut ketika rambutnya tidak ada maka walaupun dia masih bisa menggerakkan alat cukur di kepalanya tetap saja menggerakkan alat cukur di kepalanya menjadi gugur walaupun dia masih bisa kenapa menjadi gugur? karena itu sebuah perantara itu perantara untuk melakukan perintah Dia bukan tujuan utama perintah itu Dan kalau dia melakukan hal tersebut Ya maka tidak ada gunanya Apa gunanya orang Menggerakkan ya alat cukur di kepalanya Kepalanya sudah tidak ada, rambutnya ada juga orang yang dilahirkan memang tidak ada rambut di kepalanya, sampai dia dewasa tidak ada rambut di kepalanya. Makanya apabila orang yang demikian ya berhaji atau berumrah ya, maka kewajiban untuk mencukur atau menggundul kepalanya menjadi gugur dan dia tidak wajib untuk menggerakkan alat cukur di kepalanya untuk mencukur atau menggundul kepalanya karena kepalanya sudah gundul. Kepalanya sudah tidak ada rambutnya, sama sekali. Contohnya lagi, Menggerakkan alat khitan. Menggerakkan alat khitan apabila anak <tuh> dilahirkan sudah dalam keadaan terkhitan. Ya, ada orang-orang yang dilahirkan dan kemaluannya <tuh> sudah terkhitan. Kemaluannya ya alami ya tidak ada kulupnya. <tuh> Apakah karena Islam mewajibkan khitan maka ada kewajiban untuk menggerakkan alat khitan di kemaluan itu. Kita katakan <tuh> Menggerakkan alat khitan di kemaluan Untuk mengkhitan seorang anak Ini hanya sebuah perantara Ini sebuah wasilah Untuk menuju tujuan Ibadah yaitu ibadah khitan Ketika tujuannya Sudah tercapai Maka wasilahnya tidak perlu dilakukan Tujuan untuk mengkhitan sudah tercapai Bentuk kemaluannya sekarang sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. <tuh> Maka tidak perlu kita menggerakkan alat khitan untuk mengkhitannya. Karena itu hanya merupakan wasilah. Di sini tidak berlaku kaidah al-maisur. Layas kutubil maksur. Sesuatu yang mudah untuk dilakukan. <tuh> sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tidak bisa gugur. Dengan sesuatu yang sulit dilakukan. Kaidah ini di sini tidak berlaku. Kenapa? Karena yang mudah dilakukan di sini hanya sebuah perantara. Hanya merupakan perantara untuk menuju tujuan ibadah. Kalau tujuan ibadahnya sudah tercapai, <tuh> maka perantaranya menjadi gugur walaupun masih bisa dilakukan, ya. atau apabila tujuan ibadahnya tidak mampu dilakukan maka perantaranya juga gugur karena perantara ini ya kalau kalau dilakukan menjadi sia-sia seperti tadi ya contohnya tidak bisa membaca Al-Fatihah karena apa? karena dia bisu maka menggerakkan bibirnya menjadi Menjadi gugur Tapi, Jenis yang kedua <tuh> Adalah apabila sesuatu Yang dimampui Oleh seseorang Hanya sebagai pengikut Ibadah yang lain Apabila Sesuatu yang dimampui oleh seseorang Itu hanya sebagai pengikut hanya sebagai pengikut dari ibadah lain Sebagai pengikut dari sesuatu yang Allah perintahkan Maka Apakah Sesuatu pengikut tersebut Masih tetap wajib untuk dilakukan Maka jawabannya Tidak Jawabannya tidak wajib untuk dilakukan karena dia sebagai pengikut saja. Sebagai contoh di sini, apabila ada orang yang tangannya terputus. Tangannya putus mungkin kecelakaan atau mungkin sejak lahir demikian keadaannya. Tangannya terputus sampai siku. Ya, terputus sampai siku. Sebagian dari siku masih ada. sebagian dari siku masih masih ada. Apakah dia wajib untuk membasuh sikunya? Maka kita katakan bahwa karena kewajiban membasuh siku itu hanya sebagai pengikut kewajiban untuk membasuh tangan, maka membasuh siku saat tangan terpot terputus sampai siku ini tidak wajib untuk dilakukan. Di sini kaidah al maysur la-yaisqutu bil-ma'sur, tidak berlaku. Karena ternyata di sini gugur juga. Yang mudah dilakukan, gugur di sini. Karena apa? Karena yang, di, yang mudah dilakukan hanya sebagai pengikut saja. Kenapa sebagai pengikut? Karena di dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan untuk membasuh tangan ketika wudu. Sampai siku Foghsilu wujuhakum Wa aidiakum ilal marafiq Basuhlah tangan-tang Basuhlah wajah-wajah kalian Dan tangan-tangan kalian Sampai ke siku Dikatakan oleh para ulama Bahawa Batas akhir Itu tidak masuk ke dalam perintah Batas akhir itu tidak masuk ke dalam perintah. Al-ghayah la tadukhulu fil ma'mur. Ya. Batas akhir sesuatu. Itu tidak masuk dalam perintah. Tidak masuk dalam sesuatu yang diperintahkan. Basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Berarti yang wajib dibasuh adalah tangan. Sampai sebelum siku. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam Berarti puasa kewajibannya sampai sebelum malam <tuh> Sampai sebelum malam <tuh> Para ulama mengatakan kenapa sih kewajib untuk dibasuh Karena kalau sebagian dari siku tidak wajib dibasuh Nanti perintah untuk membasuh tangan sampai siku tidak sempurna Para ulama juga mengatakan Di dalam masalah puasa Kita wajib untuk tetap berpuasa sampai masuk sebagian dari malam Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak demikian Maka nantinya akan ada bagian dari siang Yang kita tidak berpuasa di dalamnya Makanya untuk menyempurnakan siang, untuk menyempurnakan puasa, kita harus berpuasa di bagian awal malam, walaupun hanya sedikit. Maka berpuasa di bagian awal malam, walaupun hanya sedikit, itu sebagai pengikut saja. Pada asalnya tidak wajib. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, maka puasa kita menjadi tidak sempurna dan ada kaidah yang menyebutkan mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib sesuatu yang apabila tidak dilakukan kewajiban menjadi tidak sempurna maka dia wajib dilakukan ya begitu pula dengan membasuh siku kita saat berwudhu. sebenarnya membasuh siku ini bukanlah kewajiban tapi kalau kita tidak membasuh siku, maka kewajiban untuk membasuh tangan menjadi tidak sempurna. Makanya, kita wajib membasuh siku. Baik, kalau tangannya hilang, apakah kita wajib membasuh siku? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena kewajiban membasuh siku ini hanya sebagai perantara. <tuh> Ustaz ada khiraf di sini? Kita katakan iya. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah masalah ini. Tapi kita lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa tidak ada kewajiban. Ustaz kalau dibasuh bagaimana? Kalau dibasuh tidak masalah. Kalau sikunya dibasuh tidak tidak ada masalah sama sekali. Bukan berarti dilarang untuk dibasuh di sini. Tapi eh, eh, kalau pun dibasuh maka tidak masalah karena memang ya. Itu sebagai penyempurna Tapi kalau dikatakan wajib Maka tidak Kalau dikatakan wajib maka tidak Kenapa demikian? Karena yang wajib dibasuh sudah tidak ada Yang wajib dibasuh Sudah tidak ada Yang ada sekarang adalah penyempurna Dari sesuatu yang wajib Untuk dibasuh Allah Alam Contoh yang kedua misalnya Amalan-amalan manasik yang dilakukan setelah Wukuf di Arafah Amalan manasik yang dilakukan Setelah wukuf di Arafah apa? Mabid di Muzdalifah misalnya Kemudian melempar Jumrah Di hari ke-10 Kemudian Mabid di Mina Kemudian melempar Jamarat <tuh> Di hari ke-11 12, 13 Apakah semua Amalan ini gugur Ketika seseorang tidak bisa Wukuf di Arafah? Maka jawabannya Gugur Tidak wajib untuk dilakukan Kalau seseorang Dia berhaji Kemudian Qadirullahumma syafa'al Ada sesuatu yang menghalangi dia untuk wukuf di Arafah Padahal wukuf di Arafah adalah Rukun haji yang paling inti Apakah dia wajib untuk melakukan Kewajiban-kewajiban Setelah wukuf di Arafah Kita katakan tidak Kenapa demikian Karena kewajiban-kewajiban Setelah wukuf di Arafah Hanya menjadi penyempurna dari kewajiban Wukuf di Arafah Dan hajinya orang tersebut tidak sah Sudah Karena dia melakukan rukun Dan rukun tersebut tidak bisa diganti Taib, Ini yang jenis yang kedua ya dari sesuatu yang e, tidak dimampui oleh seseorang <coughs> dalam sebuah ibadah yang pertama tadi dia hanya sebagai perantara yang kedua dia hanya sebagai penyempurna yang ketiga adalah apabila sesuatu yang dimampui adalah bagian dari ibadah tapi bagian tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Bagian tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Maka hukumnya yang mudah juga gugur. Ini juga keluar dari kaidah kita. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur tidak berlaku di sini. Sesuatu yang mudah dilakukan maka tidak bisa digugurkan oleh sesuatu yang sulit untuk dilakukan Apabila sesuatu yang mudah dilakukan tersebut Bagian dari ibadah Tapi dia tidak bisa berdiri sendiri Tidak bisa berdiri sendiri Untuk menjadi sebuah ibadah <tuh> Maka dia gugur Sesuatu yang mudah untuk dilakukan Tidak wajib untuk dia lakukan Contohnya adalah Apabila ada seseorang Dia hanya mampu berpuasa 5 jam Padahal harusnya Puasanya sampai misalnya 10 jam Atau sampai 12 jam Atau sampai 14 jam Misalnya apabila ada orang Dia hanya bisa berpuasa Dari subuh sampai zuhur Setelah itu dia tidak mampu lagi Mungkin karena dia sakit mah Atau mungkin karena dia terlalu tua Atau karena sebab lain Yang jelas dia tidak bisa untuk menahan lapar Dari subuh sampai setelah zuhur Sampai zuhur masih mampu Tapi setelah zuhur tidak mampu lagi Apakah dia wajib berpuasa sesuai dengan kemampuan dia? Kita katakan tidak Kenapa? Karena berpuasa dari subuh sampai zuhur ini tidak bisa menjadi ibadah yang berdiri sendiri. Tidak ada ibadah puasa yang caranya demikian. Ibadah puasa ya dari subuh sampai maghrib. Kalau dari subuh sampai zuhur, maka namanya bukan ibadah puasa. Kalau ada seseorang hanya bisa berpuasa dari subuh sampai zuhur, maka dia tidak wajib berpuasa. Yang diwajibkan kepada dia adalah gantinya. Kalau misalnya orang tersebut sakit sehingga tidak mampu untuk berpuasa penuh dan sakitnya bisa sembuh, maka wajibnya adalah kodok. Ketika sakitnya hilang, maka dia wajib mengkodok. Tapi kalau misalnya sakitnya tersebut tidak ada harapan untuk sembuh, maka gantinya adalah vidya. <tuh> gantinya adalah vidya. Misalnya orangnya sakitnya menahun, dan sakitnya tersebut menjadikan dia tidak mampu untuk menahan dari makan dan minum sampai ya maghrib, ya maka kalau memang tidak ada harapan untuk sembuh, kita katakan dia wajib untuk menggantinya dengan Fidyah. Begitu pula orang yang sangat tua, orang yang sangat tua, ya, sehingga tidak mampu untuk menahan lapar sampai maghrib, ya, maka dia wajib untuk melakukan gantinya, yaitu Fidyah. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ya, <ganti> ini jenis yang ketiga. Ya. Apabila sesuatu yang dimampui oleh seseorang Dari e, ibadah Hanya sebagian saja Tapi Sebagian tersebut tidak bisa berdiri sendiri Sebagai suatu ibadah Maka Seperti ini yang mudah juga menjadi kugur Dia diwajibkan untuk melakukan Ibadah lain yang menjadi penggantinya <tuh> tapi, Jenis yang keempat Adalah Apabila sesuatu yang mudah untuk dilakukan Bagian dari ibadah Dan dia bisa berdiri sendiri Sebagai suatu ibadah Yang seperti ini tidak gugur Yang seperti inilah yang masuk Dalam kaedah kita Yang jenis keempat Sesuatu Yang mudah dilakukan Dari sebagian ibadah Sebagian yang lain dia tidak bisa tapi, yang mudah dia lakukan tersebut Masih bisa berdiri sendiri Sebagai suatu ibadah Maka, seseorang Diwajibkan untuk melakukan yang mudah tersebut Walaupun ada Sebagian yang lain yang Dia tidak mampu untuk lakukan Contohnya misalnya Apabila ada Seseorang yang Hanya mampu untuk membaca Sebagian dari al-fatihah Dia hanya mampu untuk membaca sebagian dari Al-Fatihah. Karena dia mungkin baru masuk Islam. Sehingga dia belum e, hafal semua Al-Fatihah. Dia hanya bisa membaca dua ayat. Membaca tiga ayat. Maka yang diwajibkan kepada dia adalah membaca yang dia hafal. Yang dia mampu. Karena apa? Karena yang dia mampu itu bagian dari ibadah dan bagian tersebut bisa berdiri sendiri sebagai sebuah ibadah. Membaca satu ayat Al-Qur'an ibadah. Ada pahalanya. Membaca dua ayat dari Al-Fatihah ibadah, bisa berdiri sendiri dan ada pahalanya. Makanya dia wajib, dia tetap wajib untuk membaca bagian dari Al-Fatihah kalau memang yang dia hafal hanya sebagiannya saja. <tuh> Sembari dia uh, wajib untuk menghafal uh, sebagian yang yang lainnya. <tuh> Contohnya lagi misalnya ada orang yang tidak membaca tidak bisa membaca r tidak bisa membaca roh yang bisa dia ucapkan adalah lam ya setiap roh akan terganti dengan huruf lam Karena keterbatasan lisannya Bukan karena Dia sebenarnya bisa Membaca rak Tapi tidak mau belajar Ini karena memang dia terbatas Dia tidak punya kemampuan untuk itu Belajar 10 tahun pun Untuk membaca rak Dia tidak bisa Karena ada keterbatasan di lisannya Orang yang seperti ini Ya diperintahkan untuk membaca al-fatihah sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan kemampuannya ya maka eh, walaupun ada sebagian huruf yang tidak bisa dia baca ya bahkan dia ganti dengan huruf lain ya kalau itu memang merupakan keterbatasan dia dan dia tidak mampu untuk melakukan lebih dari itu ya maka dia tetap diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah Dan membaca ayat-ayat Quran yang lainnya Ya sebagai ya, sesuatu yang sunnah setelah itu <tuh> Contoh lain Ya misalnya disebutkan di sini Seseorang yang sholat Yang tidak mampu membaca Al-Fatihah Namun dia mampu berdiri Fatihah dari awal sampai akhir Belum dia hafal dan fatihah tersebut tempatnya atau waktunya ketika dia berdiri. <tuh> Jadi ketika kita sholat dalam keadaan berdiri di situ ada banyak kewajiban, ya ada takbiratul ihram, dia wajib, ya rukun. Kemudian ada berdiri ini juga rukun yang wajib untuk dilakukan. Kemudian membaca al-fatihah itu juga rukun dan wajib untuk dilakukan. Kalau misalnya dia hanya bisa melakukan dua saja, yaitu takbiratul ihram Kemudian berdiri ya maka <kuh> kewajiban Al-Fatihahnya yang dia tidak mampu ya ketika gugur bukan berarti berdirinya gugur bukan berarti takbiratul ihramnya gugur dia tetap wajib takbiratul ihram takbiratul ihram kemudian membaca eh, kemudian berdiri ya dia takbiratul ihram terus berdirinya juga wajib membaca al-Fatihahnya gugur diganti dengan ya zikir yang dia mampui seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar al-maisyur la yasqutu bil ma'sur di sini kaedahnya berlaku sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh seseorang tidak bisa gugur oleh sesuatu yang sulit untuk dilakukan <tuh> contoh yang ketiga misalnya ada orang yang hanya mendapatkan air untuk sebagian anggota wudhu Dia mendapatkan air Tapi air tersebut tidak cukup untuk berwudhu secara sempurna Sampai, misalnya sampai kepala airnya habis Diperkirakan sampai kepala airnya habis Apakah dia wajib untuk menggunakannya? sampai kepala ataukah gugur kewajiban dia untuk berwudu dan uh, diwajibkan untuk bertayamum <coughs> ada dua pendapat di sini ada yang mengatakan dan menerapkan keedah ini al maizur laysqotu bil maizur yang mudah untuk dia lakukan tidak bisa digugurkan Dengan yang Sulit untuk dia lakukan Sehingga apabila yang Mudah untuk dia lakukan adalah berwudu Dengan sebagian anggota badannya Membasuh sebagian Anggota badannya saja Maka itu wajib untuk dia lakukan Sedangkan untuk mengurangi kekurangan yang lainnya, dia wajib bertayammum. Sehingga di sini ada wudhu dengan sebagian anggota badan dan ada bertayammum. Tapi Allah Alam, anda lebih menguatkan pendapat sebagian ulama yang lain. Pendapat sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahawa ketika keadaannya demikian, maka dia tidak wajib untuk berwudhu. Yang diwajibkan kepada dia adalah bertayammum. Yang diwajibkan kepada dia adalah bertayam. Kenapa demikian? Karena berwudu dengan sebagian wudu, berwudu secara tidak sempurna, ya itu bukan bukan ibadah. <tuh> tidak ada ibadah dengan uh, berwudu secara tidak sempurna. Dan ini masuk dalam dalam uh, macam yang ketiga. Ini masuk dalam eh, Bagian yang ketiga tadi Apabila ada suatu ibadah Sebagiannya bisa kita lakukan Tapi sebagian tersebut Tidak bisa berdiri sendiri Sebagai suatu ibadah <tuh> Seperti tadi puasa Tidak ada puasa dari subuh Sampai zuhur sebagai ibadah Tidak ada Makanya Walaupun dia mampu berpuasa Dari subuh sampai zuhur Dia tidak diwajibkan untuk Berpuasa Karena tidak ada puasa dari subuh sampai zuhur Begitu pula dengan Masalah wudu ini Saya lebih condong ke pendapat ini Pendapat yang mengatakan ketika seseorang Tidak punya air Kecuali hanya untuk membasuh Sebagian anggota badannya Maka Dia tidak wajib untuk berwudu saat itu karena eh, tidak ada ibadah berwudu dengan membasuh sebagian anggota badan yang diwajibkan untuk dibasuh saat wudu. Kalau hanya bisa membasuh wajah dan tangannya, maka itu bukan ibadah wudu. Tidak bisa berdiri sendiri di sini, maka dia tidak diwajibkan untuk berwudu. Yang diwajibkan kepada dia adalah bertayamum sebagai Pengganti unduh Dan kita katakan ya <tuh> Di dalam syariat Islam Tidak ada Pengganti ibadah Dan yang diganti Berkumpul dalam satu waktu Diwajibkan semuanya Kalau kita katakan Dia wajib berwudu Dengan sebagian anggota badannya Kemudian wajib bertayamum Di sini ada dua kewajiban Kewajiban berwudu dan kewajiban bertayammum. Padahal tayammum sebenarnya adalah ganti dari wudu. Bagaimana ibadah asal dengan ibadah penggantinya diwajibkan semuanya? Harusnya yang diwajibkan adalah salah satunya. Kalau tidak ada ibadah aslinya, maka yang diwajibkan adalah penggantinya. Kalau sudah ada ibadah aslinya, maka penggantinya tidak wajib untuk dilakukan. Eh, kalau ada misalnya dia wajib berwudu dengan sebagian anggota badannya kemudian dia wajib juga untuk melakukan penggantinya maka ini berarti menggabungkan antara ibadah asli dan ibadah penggantinya ya dan ini ya alasan ini me melemahkan pendapat yang mengatakan bahwa dia wajib berwudu dengan sebagian anggota badannya dan dia wajib juga untuk bertayamum wallahu aalam <tuh> apalagi kalau kita lihat ya bahwa eh, Islam memberikan keringanan kepada orang yang terjatuh ke dalam eh, kesulitan. Islam memberikan keringanan kepada orang yang terjatuh ke dalam kesulitan. Dan di sini orang sulit, airnya cuma sedikit. Dia sulit punya kesulitan, harusnya diberikan keringanan bukan malah dibebani dengan beban yang lebih banyak. Harusnya dia dikata, dikatakan kepada dia sudah tayamum sekarang, karena dia dalam keadaan sulit. Bukan malah dikatakan kamu harus wudu dan juga harus tayamum. <tuh> Kalau seperti ini malah semakin eh, ditambah ditambahi dengan kesulitan yang lain. Maka ini tidak sesuai dengan ruh syariah. Wallahu taala alam. Contoh yang berikutnya adalah orang yang hanya mampu untuk berzakat berzakat dengan setengah sok beras <tuh> Zakat fitri Itu harusnya dengan satu sok Dia hanya punya setengah sok Apakah dia wajib Menunaikan zakat fitrinya dengan setengah sok Kita katakan iya Dia wajib berzakat dengan setengah sok Karena itulah yang dia mampu Dan berinfak dengan setengah shok ya bisa berdiri sendiri berinfak dengan setengah shok beras itu bisa berdiri sendiri di sini ada khilaf juga diantara para ulama ya tapi yang yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan dia tetap un, ber, dia tetap wajib untuk melakukan yang dia mampu karena e, mengeluarkan harta setengah shok ya itu bisa berdiri sendiri sebagai sebuah Ibadah Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fattakullaha Mastata'atum Bertakwalah kalian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semampu kalian Contohnya lagi Di <coughs> sini disebutkan Apabila ada orang Yang hanya mendapatkan Sebagian penutup badan Atau penutup auratnya Maka Wajib bagi dia untuk menggunakannya Contohnya misalnya Ada orang Karena saking miskinnya Dia tidak mampu menutup semua auratnya Kemudian dia akan sholat Dia punya kewajiban sholat Di dalam sholat dia Wajib untuk menutup semua auratnya Qadarullah wa masya'afa'al Saking miskinnya dia Saking kurangnya keadaan eh, ekonomi dia <tuh> Dia tidak punya baju Untuk menutupi sebagian auratnya Tetangga-tetangganya pun demikian Dia tidak bisa meminta tolong kepada tetangga-tangganya Karena keadaannya sama Misalnya demikian Maka dia diwajibkan menutup aurat Walaupun hanya sebagian auratnya saja dia diwajibkan untuk menutup aurat yang mudah untuk dia lakukan Ya Misalnya eh, Dia hanya punya kaos dan eh, Celana dalam misalnya <tuh> Maka Dia wajib untuk menutup ya Bagian bawahnya Kaosnya Dia gunakan untuk menutup Ya dari mulai pusar sampai lutut, jangan dia pakai kaosnya dengan cara biasa, kemudian eh, bagian pahanya kelihatan misalnya, padahal bagian paha lebih eh, lebih wajib untuk dia dia tutup untuk menutup auratnya karena paha aurat, sedangkan bagian dada ya bagian eh, yang ada di atas pusar Itu bukan aurat lagi Maka dia berusaha untuk Menutup auratnya ya Dengan dengan eh, Kaosnya tersebut Karena itu yang mudah Untuk dia lakukan Maka itu yang diwajibkan kepada Kepada dia <tuh> Misalnya ada orang Yang eh, Mati Tidak Menemukan kafan tidak menemukan kafan Kalau misalnya bagian atasnya ditutupi Ya Bagian kakinya terlihat Kalau bagian Kakinya ditutupi Bagian atasnya terlihat Tidak bisa tertutup oleh kafan Maka Diwajibkan kepada dia untuk menutup Apa yang dia mampu Ya diwajibkan kepada orang-orang ya, Yang mengurus jenazah tersebut Untuk menutup ya Bagian yang lebih eh, Perlu untuk ditutup Seperti misalnya bagian atas Lebih penting untuk ditutup Daripada bagian bagian bawah <tuh> Bagian bawah yang saya maksud adalah Bagian kakinya <tuh> Maka bagian kepala Lebih eh, berhak untuk ditutup Daripada bagian kakinya <tuh> Contohnya lagi adalah orang yang Hanya mampu membayar sebagian hutangnya maka dia wajib membayar sesuai dengan kemampuannya. Bukan berarti yang setelahnya itu gugur. Tapi yang setelahnya dia wajib membayarnya di waktu lain. Misalnya ada orang ya. Ada orang dikasih jatuh tempo, orang berhutang dikasih jatuh tempo sampai tanggal 2 Muharram. Sampai tanggal 2 Muharram jatuh tempo. Maka ketika jatuh tempo tersebut, apabila dia hanya punya kewajiban, eh, hanya punya eh, harta untuk menunaikan sebagian kewajiban dia dalam membayar hutang, maka itulah yang wajib untuk dia eh, bayarkan untuk menutup hutangnya, karena itu yang dia mampu. ya. Nanti sebagian yang lain eh, dia wajib melakukannya lagi ketika ada kemampuan untuk membayarnya. Contoh yang berikutnya, kalau seseorang yang di pakaiannya terdapat benda najis, dan dia pun dalam keadaan hadaf. Ya, pakaiannya najis, ada najis di pakaiannya, dan dia tidak punya wudhu. Atau bahkan punya hadaf besar, dia junub. Ada air Tapi hanya bisa digunakan Untuk salah satunya <tuh> Kalau dia gunakan untuk mencuci najisnya Yang ada di pakaiannya Maka air tersebut tidak bisa Dia gunakan untuk berwudu Atau untuk mandi Sebaliknya kalau dia gunakan untuk berwudu atau untuk mandi air tersebut habis tidak bisa dia gunakan untuk me mencuci ya pakaiannya. Bagaimana apabila demikian maka dia diwajibkan untuk melakukan kewajiban yang paling eh, wajib bagi dia. Maka di sini yang lebih didahulukan adalah Berwudu Bersuci Yang lebih didahulukan adalah bersuci Baik berwudu ataupun mandi Kenapa demikian? Ya karena ada dalil-dalil dalam syariat Yang mengatakan bahwa Apabila Seseorang lupa Bahwa Di pakaiannya Atau di sandalnya Ada najis Kemudian dia lupa, dia sholat, selesai sholat baru tahu. Maka para ulama banyak yang berpendapat bahwa dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW eh, yang tidak tahu ternyata di sandalnya ada najisnya. Kemudian Rasulullah sholat dengan sandal yang najis tersebut. Di tengah-tengah sholat Rasulullah s.a.w. dikabari oleh Jibril Bahawa di sandalnya ada najis Kemudian Rasulullah s.a.w. lepaskan sandalnya tersebut Dan Rasulullah s.a.w. tidak mengulangi sholatnya Padahal di sebagian sholat beliau Beliau menggunakan sandal yang ada najisnya ini menunjukkan apabila seseorang lupa Tidak tahu Kalau di badannya ada najis Kemudian dia sholat Dan baru tahu setelah dia sholat Maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk Mengulangi sholatnya Dan di sana tidak ada dalil yang menunjukkan Bahawa apabila seseorang Lupa berwudu Atau lupa mandi junub Kemudian sholat <tuh> Maka Gugur sholatnya Tidak ada dalil yang menunjukkan demikian Para ulama mengatakan dia wajib untuk berwudu Dia wajib untuk mandi junub Setelah itu dia wajib untuk mengulangi sholatnya Sehingga dari sini kita tahu bahawa e, Menghilangkan hadas Baik hadas kecil ataupun hadas besar Itu lebih didahulukan, lebih penting, lebih wajib daripada menghilangkan najis yang ada di pakaian seseorang sehingga apabila ada orang yang punya air dan hanya cukup untuk mandi atau wudhu tidak cukup untuk uh, membasuh pakaiannya juga maka dia diwajibkan untuk membuang atau menghilangkan hadasnya Ya, demikian Allah taala a'lam wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila walhamdulillahi rabbil alamin Naam jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Munshafa Ad-Dini Hafizallahu Ta'ala dalam pembahasan dari buku Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami dan di kaidah ke-8 Al-Maisur la yasqutu bil maqsur yang mampu dilaksanakan tidak gugur dengan adanya sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan. Khotbah Assalamualaikum hadirin saatnya kami membuka sesi tanya jawab, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di landalpon 0218236543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543 Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 021-823-6543 Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa di mana? Dari Tiriana di situ Hondas Ya, silahkan Ibu uh, Ini Ustaz, kalau uh -huh. uh, punya kawan saudara dari Ibu E, taman ya. saya itu kan seraka mulai dari di ada nenek saya gitu Ustaz uh -huh. e, Kan tanah itu kan semuanya atas nama Taman saya gitu Ustaz ya Mentang-mentang ya. atas nama Taman saya itu Semuanya mau dijual Sekarang ini tinggal Yang ditempati saya ini Tinggal sedikit yang ditempati saya ini Ustaz Baik pertanyaannya Ibu Ya Pertanyaannya ah, Jadi ini kan eh, dijual E, lagi ini kan Istri ya. ya. Jadi saya sebagian menumpang ini e, tanah yang tidak dijaga makaman saya sebagian ya. belum masih dijual. Bolehkah saya untuk merebutnya ini? Kan semuanya atas nama dia Ustad gitu. Jadi saya nggak dapat bagian apa-apa kecuali -apa, sedikit ini Ustad. Boleh saya merebut apa nggak gitu Ustad? Baik, baik. Mohon ditunggu Menurut jawaban dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, <tuh> eh, sebenarnya harta waris ya. Harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua, ya. Ketika orang tua meninggal, itu secara otomatis harta tersebut ya menjadi hak dari para ahli warisnya sesuai kadar yang ditentukan oleh syariat. Sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh syariat. <tuh> otomatis, ya. Eh dan itu tidak menunggu pembagian. Tidak menunggu pembagian, ya. Ketika orang tua meninggal, otomatis harta tersebut berpindah kepemilikan. Sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh syariat. Oleh karenanya, apabila ada sebagian ahli waris <tuh> yang dia mengambil bagian yang lebih dari yang ditentukan oleh syariat, maka sebenarnya dia telah mengambil Hak orang lain Dan harta tersebut adalah harta yang haram ya, Yang diambil oleh dia Melebihi eh, bagiannya Itu adalah harta yang Diharamkan oleh syariat Ya, karena itu hak orang lain Dan eh, Orang lain ya, Tidak rela dengan eh, Diambilnya hak orang tersebut <tuh> Orang lain tersebut tidak rela dengan Dengan eh, Perbuatan itu Maka harta tersebut adalah harta yang haram ya. E, bagaimana solusinya kalau misalnya ada kerabat kita yang dalim seperti ini Solusinya adalah kita bisa meminta bantuan kepada kerabat yang lain Ini bisa dilakukan e, untuk melindungi hak kita ya. Kita coba minta kepada kerabat yang lain yang lebih besar pengaruhnya lebih kuat pengaruhnya Yang bisa menjadikan ya, Saudara kita yang zalim tersebut Untuk jera melakukan perbuatannya Ini yang pertama <tuh> Dan kalau bisa ya Dilakukan di lingkungan keluarga saja Itu kalau bisa Kalau tidak bisa, maka walaupun uh, Dengan uh, Misalnya meminta Kepada pengacara Maka bisa kita lakukan, tidak masalah Yang penting hak kita bisa Terjaga dengan dengan baik, apalagi kalau kita sangat membutuhkan harta tersebut, ya kita bisa permasalahkan, ya kita angkat hukumnya, ya sampai ke eh, pengadilan. Tidak masalah seperti itu, ya untuk melindungi hak kita. <tuh> untuk melindungi hak kita. Kalau misalnya secara kekeluargaan tidak mampu, maka kita luaskan eh, eh, ranahnya. Misalnya ada di luar keluarga yang mampu untuk membantu kita minta bantuan untuk membantu masalah kita ya misalnya eh, kita meminta kepada orang yang tahu bagaimana solusi masalah tersebut yang baik ya walaupun dia bukan keluarga kita eh, kita minta bantuan kepada dia ya kalau misalnya harus ke pengadilan mari kita lakukan itu ya agar Eh, saudara kita yang zalim tersebut yang tidak terjatuh ke dalam kevaliman unsur akhaka ya. zaliman atau mazluma ya, tolonglah tolonglah saudaramu baik dalam keadaan dia zalim atau dalam keadaan dia tervalimi. ya bagaimana menolong saudara kita yang eh, dia membalimi orang lain dengan mencegahnya dia dari kevaliman tersebut Apabila dia membalik kita dengan mengambil hak kita maka kita jaga kita berusaha untuk menghentikan langkahnya agar dia tidak terjatuh ke dalam kebaliman. Ya demikian yang bisa anda sampaikan ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya mudah-mudahan Allah berkati ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa uh, mengamalkan ilmu ini dan bisa menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan baik dan mudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala Muhammadin wa, ala wa, sahbihi, wa warahmatullahi wabarakatuh.